Saya di KB Dan tidak pernah haid Tapi kalau kecapean Suka keluar darah sedikit-sedikit Dan rasanya sakit Itu haid a p a istihadah?、Ya. Bisa dibedakan Apakah itu haid atau istihadah Melalui Bentuk darahnya ya, Melalui bentuk darahnya、ya. Kalau darah haid itu kan beda dengan darah istihadah Darah istihadah itu darah normal Maksudnya bentuk darahnya seperti darah normal Meskipun itu penyakit Darah istihadah itu penyakit Tetapi bentuk darahnya seperti darah normal Kalau darah haid itu Dia memiliki bentuk khusus Di antaranya baunya tidak enak Ya, baunya tidak enak, dia berbau ya, Tidak seperti darah biasa Kemudian warnanya hitam ya, Warnanya hitam Dan bentuknya kental ya, Kalau darah biasa Darah biasa merah Kemudian mencair ya, Kemudian、uh, Apa namanya Merah mencair Dan tidak berbau ya, Dan tidak berbau、ya. Jadi, lihat saja bentuk darahnya.、Ya. Kalau darah haid yang keluar, dengan ciri-ciri yang seperti yang disebutkan tadi, maka、uh, sholatnya, apa namanya, sholatnya, uh, uh, tidak sholat.、Ya. Artinya sholatnya di, ditunda. Ya. Ya, tidak melaksanakan sholat, persis seperti wanita haid.、Ya. Persis seperti wanita haid. Tidak melakukan sholat.、Ya. Walaupun keluarnya, Itu tidak ada jadwal khusus ya, karena ini sudah、uh, rusak jadwalnya. Ini salah satu kemudaratan ya, sebagaimana yang dikatakan Shou Teemin Rahimullah Ta'ala. Ini salah satu kemudaratan menggunakan pil KB atau suntik KB. Yang Dia bisa merusak siklus haid. Padahal bagi seorang wanita itu mengetahui siklus haid. Iya. マンガタウイイスキロスハイツ、サンアッパンティンスキャリ。カナブロボンアニアンイバデハニアカバダアロスパナウォタアラ。イヤ。マカカロキャ lu アラ、ダラインィ。スキプンブカンパダジャドウォータアイトニア、バッベダブラパハリセジャー。タタプディア、ティダマラクサナカナソラト。カロスウイデングン、チリチリアンディスブッカン。タピカロティダスウイ、 でも、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、